Bagaimana cara agar kita terus istiqomah dalam berbakti kepada kedua orang tua. Disebutkan oleh para ulama, diantara cara agar kita bisa istiqomah dalam berbakti kepada kedua orang tua adalah selalu mengingat-ingat kebaikan orang tua kita. Kepada kita. Ya, Kemudian yang kedua, berdoa. Meminta tolong Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ketiga, selalu ingat Bahwa Doa Kedua orang tua yang soleh itu Diijabah Kemudian selalu ingat Bahwa doa Anak yang berbakti Kepada kedua orang tua itu juga Diijabah Sering-sering membaca menelaah bagaimana praktek nyata para salaf dalam baktinya kepada kedua orang tuanya karena seperti yang saya katakan bahwa di belakang orang yang hebat itu ada orang tua yang hebat, apakah memahamkan sesuatu yang belum dipahami oleh ayah atau ibu kita dengan intonasi yang agak tinggi bermaksud menjelaskan apa itu termasuk murhaka kepadanya yang harus dilakukan adalah Tidak perlu dengan intonasi yang Tinggi Jangan ada unsur Memaksa Ya Tetap harus menggunakan bahasa yang Baik nah. Gunakan bahasa yang baik Nabi Ibrahim juga kan Tidak bentak-bentak orang tua Panggil dengan panggilan yang paling baik ya abati wahai ayah lima ta'budu ma la yasma wa la yubsir kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar tidak bisa melihat tidak bisa menolongmu sampaikan kata-kata yang mengena membuat keduanya senang was tidak mudah menerima sesuatu yang baru itu Ada proses Maka ya, Tidak sekali dua kali Kalau kita ingin mengingatkan Memberitahu kedua orang tua kita Harus berkali-kali Lihat momen Lihat waktunya Lihat keadaannya Yang pas Kedua orang tua kita sedang santai Pikirannya fresh Tidak terganggu apa-apa Dan Terus tampakkan bakti kita kepadanya Ketika kedua orang tua kita sudah melihat Begitu baik Perlakuan kita kepadanya Maka keduanya akan percaya kepada kita Timbul kepercayaan dari keduanya Ketika sudah timbul kepercayaan dari keduanya kepada kita Apapun yang kita sampaikan Itu akan mudah diterima olehnya Karena dia sudah percaya Sudah percaya kepada kita Ya, Jadi mungkin Agak sedikit sulit agak ini karena keduanya belum percaya, belum yakin betul. Tapi ketika sudah ada kepercayaan kepada kita, maka biasanya kedua orang tua itu akan sangat mudah untuk menerima apapun yang kita sampaikan. Dan jangan lupa berdoa meminta agar Allah berikan petunjuk, berikan hidayah. Seperti yang dilakukan oleh sahabat Abu Hurairah, selalu berdoa untuk ibunya, ya kan? Hingga akhirnya. Ibunya mendapatkan hidayah Afon Ustadz, saya mau bertanya Apa resep bagi santri Yang kesusahan di dalam memahami Pelajaran Pertama, bersabar Kedua, bertahan Ya, bersabar Bertahan, jangan putus asa Tidak ada yang tidak mungkin Tidak ada sesuatu pun Yang tidak bisa dipelajari hanya soal waktu saja Mungkin Di awal perjalanan kita menuntut ilmu Kita kesusahan, kita kesulitan Tetapi siapa tahu Setahun, dua tahun, tiga tahun kemudian Kita bisa memahaminya dengan baik Jadi hanya soal waktu saja Makanya para penuntut ilmu itu ya, Salah satu yang diwasiatkan oleh para ulama Adalah Jangan tergesa-gesa Tidak perlu tergesa-gesa Ya Waktu masih panjang Yang terpenting kita terus Belajar Bahkan Guru kita itu terkadang Tidak tahu Perkembangan ya, Yang ada pada kita nah, Dia menganggapnya mungkin masih belum bisa Tapi ternyata sebenarnya sudah Sudah bisa nah, Dan saya mengalami beberapa anak Ya saya sendiri tidak tahu perkembangannya. Dia ya, belajar, belajar, belajar, belajar. Tapi ternyata sudah sekian tahun bisa membaca kitab, bisa menerjemahkan, bisa. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, makanya kuncinya bersabar, bertahan, jangan putus asa. Tidak ada sesuatu pun yang tidak bisa dipelajari. Apapun bisa dipelajari, apalagi urusan agama. Kalau urusan dunia bagaimana? Urusan dunia mah tidak perlu dipelajari, dilihat aja bisa Insya Allah. Cuma sekedar bongkar motor gampang kan? Uh, bongkar reteli semuanya selesai. Gak susah kan? Gak susah. Yang perlu dipelajari itu urusan agama, ya. Yang perlu dipelajari itu urusan agama. Dan sekali lagi, tidak ada satupun dari pelajaran yang menyangkut agama yang tidak bisa dipelajari. Bisa. Hanya soal waktu saja ya. Jadi tidak perlu tergesa-gesa Jangan terpengaruh gitu dengan kakak kelas kita yang memang sudah 5 tahun di pondok Aduh, Masya Allah ya Bacaannya sudah bagus Baca kita bisa menjelaskan bisa Menerangkan bisa Terpengaruh Kita tidak sadar Kita ini baru masuk baru 1 tahun baru 2 tahun di pondok pengen segera seperti yang sudah 5 tahun jangan ini penyakit penyakit penuntut ilmu ini pengalaman ya yang, yang saya lihat waktu diaman ya kan begitu rata-rata yang gagal itu karena tidak sabar karena tidak sabar jadi mematangkan diri sendiri padahal belum waktunya kenapa karena melihat banyak yang sudah matang eh ingin matang padahal masih mentah Kan dari mentah ke matang itu kan proses ya nggak proses kalau pisang berapa lama matang itu pisang berapa lama matangnya ya eh? sekian lah ya ada proses nah di zaman itu banyak orang yang terpengaruh dengan yang sudah lama sudah mustafid mustafid sudah lama uhm oh, masya allah tahu ini tahu, ini tahu, banyak tahu Tentang hadis, tentang bahasa Arab Tentang fikih, tentang ini Padahal sebenarnya wajar mereka tahu Karena sudah lama nah, Sementara kita Baru nah, Jadi banyak yang baru-baru ini terpengaruh Dengan kemampuan orang-orang yang sudah lama Akhirnya Tidak mau belajar secara bertahap Pengennya langsung ngambil pelajaran yang tinggi Sementara pelajaran yang di bawah itu ditinggalkan Kenapa? Karena tertarik ingin seperti Fulan, ingin seperti Alan. Padahal si Fulan dan si Alan sudah lama mondoknya, ya sudah lama belajarnya, sudah melewati pelajaran-pelajaran yang yang ringan, ya? secara bertahap. Nah, ini. makanya penting untuk taderuj bertahap mempelajari sesuatu itu, ya sekali lagi butuh apa? waktu banyak yang gagal karena tidak sabar, ingin cepat pinter ingin cepat bisa nah, kata para ulama man hurim usul hurim al usul Berang siapa yang e, tertahan dari hal-hal yang mendasar, maka dia akan maka dia tidak akan pernah bisa sampai ya kepada tujuan utamanya jadi harus dari dasar dulu, apapun itu. Afwan Ustaz, apa yang harus dilakukan seorang anak yang merasa belum atau tidak mampu mewujudkan harapan besar orang tua padanya. Tetap berbakti. ya Tetap menampakkan apa? Bakti. Memohon kepada Allah. Agar Allah membantu, memberikan kekuatan, taufiq. Untuk tidak mengecewakan kedua orang tua Teruslah berbakti pada Afon Ustadz, mau tanya Apa Boleh mungkin ya Tanda tangan buat KTP Yang ada Labdul Jalalah Kenapa tanda tangan ada Labdul Jalalah Tanda tangan, tanda tangan kita aja Kenapa, apa mesti harus bahasa Arab tanda tangan Tidak ya, bebas saja tanda tangan Oh cuma garis begini aja bisa kok. Silakan tanda tangan. Tanya mana ya ini? Sesederhana ini ya. Sesederhana ini. Urusan dunia mah perlu sederhana, enggak harus rumit ya. Nah. Jadi ya ya hindarilah jangan. Bagaimana cara praktek berbuat baik kepada orang tua secara maksimal tanpa adanya rasa canggung ataupun malu? Ada rasa canggung ataupun malu? Ya karena kitanya saja. Yang merasa jauh dari kedua orang tua. Yang kurang komunikasi. Maka perbaiki komunikasi dengan orang tua. ya Ini yang paling penting. Pertama, perbaiki komunikasi dengan kedua orang tua. ya nah. Dekati keduanya. Berikan perhatian kepada keduanya. Ketika ada muhsinin, tapi... Masih awam memberikan uang untuk beli makanan untuk buka puasa Jadi ada orang baik ya, Ada orang baik kemudian bersedekah dengan sejumlah uang Agar uang itu dibelikan makanan untuk buka puasa Tapi beliau meminta video ketika sedang berbuka Dengan full video orangnya dengan nantinya diedit-edit agar video orangnya diblur, agar tidak terlalu jelas, karena khawatir uangnya tidak disalurkan dengan benar. Sudah dijelaskan juga terkait hukum gambar bernyawa, tapi beliau tetap menginginkan videonya. bolehkah karena menurutinya, jika memang itu kebutuhan, dituntut diminta, ya. Dan insya Allah tidak setiap kali berbuka kan? Hanya saat itu saja. Insya Allah tidak apa-apa. Jika memang. Ya, ingin ada. E, bukti real. begitu, Kalau uang yang sudah diinfakannya. Kepada kita. Disedekahkannya kepada kita. Itu benar-benar kita gunakan untuk apa? Untuk beli makanan. Berbuka. Ya. Insya Allah tidak masalah. Itu pun kalau diminta. Kalau tidak diminta. Ya gak perlu, ngapain juga ya Tidak diminta Kemudian kita video sendiri Kita kirimkan ke orangnya sebagai bukti bahwa kita ini amanah Gak perlu ya Tapi kalau diminta Gak apa-apa ya Sebagai bentuk Amanah Kepercayaan yang diberikan olehnya kepada kita Nanti kalau sudah percaya Insya Allah gak ada urusan video-video lagi Di kemudian harinya Karena udah percaya Ya kan biasanya itu orang yang mungkin baru pertama kenal kita, dia ingin berbuat baik, tapi takut ini uangnya disalahgunakan, apalagi jumlahnya besar, ya wajar saja apalagi di jaman sekarang ya kan, amanat itu mahal sekali harganya ya tidak masalah video gitu seru tidak masalah, Afwan Usad bagaimana seorang wanita yang sudah menikah memberi kepada orang tuanya dalam pembahasan Birul Wahiden Apakah hanya berkaitan dengan laki-laki saja Walaupun sudah menikah Ya termasuk wanita juga Ketika dia sudah Ketika punya kelebihan rezeki, misalnya Ya boleh Memberi sesuatu kepada kedua orang tuanya, Atau bahkan bekerja sama dengan suaminya ya. Ada satu waktu Memberi sesuatu kepada Ayah suami Ada satu waktu Memberi sesuatu kepada Mertua suami atau ayah Dan ibu istri Itu Lebih baik lagi nah, Intinya masing-masing suami dan istri Harus menyadari Bahwa ada orang yang tetap Harus dihormati, tetap harus mendapatkan Apa? Perhatian Begitu Ya nah. Mau tanya bagaimana caranya berbakti kepada orang tua Yang sudah meninggal Berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal Pertama menjadi anak yang soleh Jadi anak yang baik Jadi anak yang taat Pada perintah Allah, perintah Rasulnya Kemudian juga Menyambung hubungan Silaturahim dengan kerabat-kerabat Orang tua Kita lanjutkan hubungan baik Kedua orang tua dengan Kerabat-kerabat itu Itu termasuk berbakti Samping itu tentunya juga mendoakan, ya, mendoakan kedua orang tua kita. Bagaimana orang yang selalu mendoakan orang tua tapi tak pernah atau jarang berziarah ke kuburnya? Mendoakan kedua orang tua sudah lebih dari cukup, ya, sudah lebih dari cukup meskipun ya hanya sesekali datang ke atau ziarah ke kuburnya Tidak jadi masalah. Yang terpenting itu adalah doa, ya, mendoakan kedua orang tua. Bagaimana sikap anak terhadap bapak atau ibunya yang kadang berkata yang menyakiti perasaan anaknya Nah ini yang tadi saya katakan Kaitannya dengan muamalah kedua orang tua kepada anaknya Harus hati-hati Ya, nah, Orang tua dituntut untuk menampakkan muamalah yang baik kepada anak-anak Dalam menasehati, dalam mengarahkan Anak-anak yang berbakti kepada orang tua Apakah anak-anak yang sekolah di pondok dan atau anak yang sekolah umum bukan soal sekolahnya di mana itu anak yang berbakti kepada kedua orang tua itu anak yang soleh, ya. anak yang soleh, anak yang mengerti agama, anak yang mendapatkan pendidikan agama yang cukup. La ilaha taala alam sawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.